Pada masa Renaissance, para peneliti dan seniman Eropa meyakini tubuh manusia merupakan benda paling menakjubkan dan sakral di dunia. Dan sampai saat ini, kita terus menemukan lebih banyak bukti bahwa mereka memang benar. Mari kita buktikan. Nomor 1. Otot Terkuat Dulu, lidah sempat diyakini dapat mengalahkan otot manapun di tubuh manusia. Tapi ada otot lain yang lebih sering kamu latih, dan otot inilah pemenangnya. Otot rahang atau masseter. Otot rahang punya tekanan sebesar 91 kilogram, dan rekor dunianya mencapai 442 kilogram. Nomor 2. Otak adalah penyunting video terbaik. Matamu terus mengambil gambar terpisah dan bergerak sepanjang waktu untuk mengambil gambar di sekitarmu. Kamu tak menyadarinya karena otakmu memprosesnya dengan sangat halus, dengan menstabilkan gambar dan menyunting bagian-bagian berbeda, menjadi satu aliran tak terputus. Nomor 3. Tubuhmu sama dengan dunia. Kamu tak suka dengan angka timbangan? Bersabarlah. 0,9 sampai 2,3 kg dari berat badanmu bukanlah bagian dari dirimu, melainkan kehidupan mikroskopis yang menempati tubuh kita. Di mulut manusia saja, jumlah bakteri yang hidup melebihi populasi manusia di bumi. Tapi jangan panik, ini sangat normal dan sebagian besar makhluk berukuran mikro ini sama sekali tak berbahaya. Nomor 4. Kamu unik dalam banyak hal. Tak ada otak yang sama di dunia ini. Struktur otak sangat bergantung pada kondisi tempatnya tumbuh dan berkembang. Oleh sebab itu, kita semua punya hal unik di dalam diri kita, bahkan pada level biologis. Dan sama seperti jari, lidahmu juga memiliki pola unik yang tak ada kembarannya di dunia. Nomor 5. Benda abu-abu yang selalu lapar Berat otak hanyalah 2% dari berat tubuhmu secara keseluruhan. Tapi, otak merupakan sumber kendali yang membutuhkan 20% energi yang kamu konsumsi bahkan saat kamu tidur. Bahkan, otak lebih aktif saat kamu beristirahat atau berjalan-jalan di alam mimpi. Nomor 6. Setengah dari tubuhmu adalah otak. Jika molekul DNA dari seluruh sel di tubuhmu dibentangkan, panjangnya sama dengan 2 kali diameter sistem tata surya. Satu molekul DNA memiliki panjang 2 meter, dan ini sangat luar biasa mengingat DNA terbungkus dalam sel kecil. Dan inilah hal yang paling mengejutkan. Sekitar 50% dari seluruh gen di dalam DNAmu memuat informasi tentang struktur otakmu. 98% tubuhmu merupakan setengah lainnya. Nomor 7. Manusia juga berganti kulit. Dan kita cukup ahli melakukannya, hanya saja tidak seperti ular. Satu juta merupakan jumlah sel kulit kita yang berganti setiap harinya bahkan 80% debu di rumahmu terdiri dari berbagai hal yang tak dibutuhkan lagi oleh kulitmu. Ew. Nomor 8. Otakmu berpikir roller coaster berusaha meracunimu. Setelah selesai bermain roller coaster atau game VR, biasanya kita merasa mual. Itu biasa. Tapi ternyata otak kita tak terbiasa dengan rasa pusing ini dan menganggapnya sebagai tanda awal kemungkinan kamu memakan makanan basi. Itu sebabnya kamu merasa mual. Otak mengirim sinyal kepada perutmu untuk mengeluarkan bahan beracun di dalam tubuhmu meski kita tidak keracunan makanan sama sekali. Nomor sembilan, tulang rawan. Tulang pada tangan bayi belum sepenuhnya terbentuk hingga berusia 10 tahun. Sebabnya, pada masa kanak-kanak, tangan yang elastis itu sangat penting. Jadi, kebanyakan jaringan tulang digantikan oleh tulang rawan pada periode ini. Bayi merangkak tak hanya menggunakan kakinya, tapi juga tangannya. Dan tekanan yang diterima sangatlah besar. Jika tulang pada tangan bayi terbentuk sejak dini, ini bisa sangat berbahaya. Nomor 10. Keringat itu tidak berbau. Kejutan! Bukan keringat yang membuatmu harus mandi setelah berolahraga. Itu adalah ulah bakteri mikroskopis di kulitmu yang berinteraksi dengan keringat. Jangan salahkan mereka, beberapa bakteri pada kulit itu baik untuk tubuh. Mereka berkompetisi dengan bakteri jenis lain untuk tinggal dan menakuti mereka, menjagamu dari jerawat atau infeksi lainnya. Nomor 11, Kelingking Kaki Akan Punah Kelingking kaki sudah kehilangan fungsinya sejak lama, tepatnya saat manusia mulai menggunakan sepatu. Jari ini berfungsi menyeimbangkan tubuh saat berjalan tanpa alas kaki. Tapi sekarang, kelingking kaki hanya menjadi pajangan. Di masa depan nanti, mungkin saja kita akan kehilangan kelingking kaki karena proses evolusi. Jadi, jari ini akan pergi. Yang tersisa hanyalah kenangannya. Sedih? Nomor 12. Rambut dan kuku tumbuh lebih cepat di salah satu sisi tubuhmu. Rambut dan kuku tumbuh lebih cepat jika kita mendapat lebih banyak nutrisi dari darah. Fakta lainnya, tubuh kita sama sekali tidak simetris. Salah satu sisi tubuhmu memiliki pembuluh darah lebih banyak dibanding bagian tubuh lainnya. Jadi, rambut dan kuku hanya dapat nutrisi lebih banyak di salah satu sisi juga. Nomor 13. Penyesuaian volume Saat berteriak atau bersin, Otakmu mencoba melindungi dirimu dari suara nyaring. Otak akan menurunkan volume di kepalamu secara otomatis. Cobalah sendiri. Tapi jangan berteriak terlalu nyaring tanpa alasan. Itu aneh. Nomor 14. Manusia masih setengah predator. Bukan hanya gigi taring yang kita warisi dari nenek moyang kita yang karnivora. Indra kita juga mirip. Saat lapar, indra kita menjadi lebih sensitif kamu melihat dengan lebih tajam, mendengar lebih baik, dan yang terpenting, mencium dengan lebih baik pula. Maksud saya dengan hidungmu ya? Tapi segera setelah kita kenyang, kita menjadi rileks, karena tubuh mengeluarkan banyak hormon bahagia, serotonin. Ini membuat indramu tumpul dan mematikan jiwa predator di dalam dirimu. Nomor 15. Bersin membuatmu bahagia Cara lain agar dirimu bahagia tanpa makan terlalu banyak adalah bersin. Hormon bahagia lainnya, endorfin, dikeluarkan setiap kamu bersin. Itu sebabnya kamu merasa aneh saat bersin beberapa kali berturut-turut. Endorfin juga memicu sistem kekebalan tubuh untuk melawan berbagai bakteri jahat. Jadi, bukan cuma lucu. Nomor 16. Meski tak sempurna, otakmu bisa mengatasinya. Ada banyak neuron di otak manusia yang bisa menangkap sinyal salah atau error yang dilakukan otak. Neuron menghentikan sinyal itu dan membenarkannya. Itu sebabnya kamu tak mengalami masalah apa-apa. Nomor 17. Dua stasiun penyaring kecil yang sangat hebat. Ginjal manusia punya total 2 juta penyaring kecil dan mampu menyaring seluruh darah di tubuh manusia beberapa kali sehari. Ginjal secara konstan menyaring racun di dalam darah. Nomor 18. Jari Cerdas Belum lama ini, orang masih meyakini satu-satunya cara tubuh kita mengolah informasi adalah dengan memprosesnya di otak. Tapi, kini kita tahu bahwa neuron di ujung kulit jari juga mampu memproses informasi. Tidak begitu jelas seberapa detailnya informasi ini, tapi fakta ini sudah cukup mengejutkan. Nomor sembilan belas. Ada sebabnya mengapa menguap menular? Kita semua tahu bahwa jika seseorang di dekat kita menguap, kita juga langsung ikut menguap. Dan ini bukan misteri. Menguap merupakan refleks sosial yang muncul sebagai cara makhluk sosial untuk memberi sinyal bahwa ini sudah waktunya beristirahat. Menguap juga membantu menyegarkan paru-paru dan membuat seluruh tubuhmu rileks. Nomor dua puluh. Kamu tak bisa menggelitiki diri sendiri. Saat seseorang menggelitikimu, otakmu kewalahan. Sensasi geli dimaksudkan untuk memperingatkan diri bahwa sesuatu sedang merayap di kulit. Misalnya kumbang, laba-laba, dan lainnya. Reaksi alamimu tentu adalah panik. Tapi jika tahu itu bukan hewan seram merayap, tawamu pun pecah. Itu juga penyebab kamu tak bisa menggelitiki diri sendiri. Kamu tak bisa mengelabui dirimu seperti itu. Nomor 21. Dimana hidungmu? Seringnya, kamu tak bisa melihat hidungmu sendiri. Tapi sebenarnya letak mata berada di tempat yang seharusnya bisa melihat hidung. Hanya saja, kamu tidak menyadarinya. Alasannya, otak sengaja membuang gambar itu demi kenyamananmu. Nomor 22. Kamu bisa mengendus dengan lidah. Ternyata tak hanya hidung yang bisa mencium bau, lidah juga punya sel sensitif serupa yang bisa memberikan informasi aroma makananmu. Hanya saja informasi itu terlalu lemah. Nomor 23. Hidungmu menghangatkan udara. Dan ini bukan satu-satunya alasan kenapa bernapas menggunakan hidung jauh lebih aman dibanding mulut. Hidungmu merupakan pusat penyaringan, pemanas sekaligus pelembab. Jadi, saat ibumu memintamu untuk tidak bernapas lewat mulut, turutilah. Nomor 24. Bisa dibilang, kamu selalu tinggal di masa lalu. Butuh 13 milidetik bagi mata untuk menangkap suatu gambar dan sekitar 50 milidetik bagi telinga untuk mendengar sesuatu. Jadi, informasi yang kamu dapat pasti selalu tertinggal. Hey, jika kamu mempelajari hal baru hari ini, tekan tombol suka pada video ini dan bagikan kepada teman. Berikut video keren lain yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar dan tetaplah di Sisi Terang Kehidupan.